Kata Imam Nawawi, رحمه الله, وعن Abu Malik al-Harith ibnu 'Asim al-Ash'ari, رضي الله عنه, kata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam, "Atuhuru At satriul iman, والحمد لله تملأ الميزان." wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani aw tamlaa aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru di'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun Famatikuha atau mobikuha. Rauh Muslim. Dalam pembahasan Bab Sabar, Al Imam An Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abi Malik al Harith bin Asim al Ash'ari radhiyallahu anhu yang menyebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda At-tuhuru syatrul iman. At-tuhur kesucian kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah dan ucapan alhamdulillah tamlaul mizan. Memenuhi al-mizan Timbangan Timbangan kebaikan Wa subhanallah walhamdulillah Tamla'ani Au tamla'u Ma bayna samawati wal ard Ucapan atau zikir subhanallah Walhamdulillah Keduanya memenuhi Atau Memenuhi apa yang ada Di antara langit dan bumi. was nurun dan salat itu adalah cahaya. was burhanun bersedekah itu adalah bukti. Was-sabru dan bersabar itu adalah cahaya. Wal-Qur'anu hujjatun laka au dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujah bagimu dan hujah atas dirimu kullu nafsin yaghdu setiap manusia akan berangkat fabai'un nafsahu maka ia akan menjual dirinya famu'tiquha dengan itu ia akan membebaskan jiwanya au mubiquha atau akan menjadikan celaka bagi dirinya bagi jiwanya Hadist Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan pokok-pokok ajaran yang sedemikian agung. Di dalam hadist ini disebutkan tentang at-tuhur, kata-kata at-tuhur, toharoh bermakna kesucian dan Kesucian ataupun kebersihan Merupakan sesuatu yang diperhatikan Di dalam Islam Baik secara pengertian hissiah Maupun pengertian ma'nawi At-tuhur pengertian secara hissiah Yaitu kebersihan yang menyangkut anggota tubuh Pengertian yang menyangkut kepada hal-hal yang sifatnya fisik Seseorang mandi janabah Seseorang berwudu Kemudian menjaga kebersihan pakaian Dan tempat-tempat ibadah lainnya Secara fisik itu masuk ke dalam bahagian dari proses Toharah secara umum. Ada juga taharah dalam pengertian secara ma'nawi bahwasanya kebersihan yang dimaksud bukan kebersihan menyangkut hal yang sifatnya fisik. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyriquna najasun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Najasun. Dia najis. Pengertian najis di dalam ayat ini bukan berarti orang-orang yang berbuat syirik itu najis secara fisik. Tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh secara fisik. Dan ini yang difahami oleh sebahagian kalangan yang mengaku dirinya orang Islam menjadikan dalil ayat ini firman Allah SWT ini untuk memusrikan orang-orang di luar kelompoknya. Ada sebagian yang mengaku dirinya Muslim ketika masjidnya disinggahi oleh orang yang di luar kelompoknya Karena dia yang bersinggah di masjid tersebut bukan kelompoknya Dan belum berbaiat kepada amirnya Maka ketika orang yang singgah di masjidnya itu pergi Masjidnya kemudian dipel ya. Dibersihkan Dengan dalil musrikuna najasun. Di luar kelompoknya ini termasuk orang-orang kafir yang orang kafir ini najis Sehingga apa yang disentuh oleh Orang di luar kelompoknya ini Harus dibersihkan Harus dicuci Sampai ada yang pemahaman seperti itu Jadi masjidnya memang terlarang Untuk dimasuki oleh Orang di luar kelompoknya Apalagi orang itu Karena orang itu dianggap belum satu kelompok belum bayar kepada amirnya. Ya. Tapi kalau orang di luar kelompoknya itu memberi uang seratus ribu rupiah tidak dicuci uang itu. Ya kan terjadi keanehan di sini. Masjidnya disinggahi, lantas dicuci di pel. Ya. Begitu kita memberikan uang seratus ribu, ya. Tapi tidak dicuci uang itu. Ya. Ini menunjukkan keanehan pemahaman. Ya, ya. Ayat tadi semestinya uang seratus ribu itu pun dicuci. Iya, mungkin karena. Ya, nah, ini ada sebahagian yang demikian. Karena apa? Karena salah memahami firman Allah Subhanahu Wataala. Begitulah ketika seseorang belajar agama. Tetapi ia Belajar Hanya berkutat Tidak bersandarkan kepada Pemahaman para ulama Sehingga ketika Menafsirkan ayat Berdasar tafsir amirnya Berdasar tafsir Rau'i Pendapat dari kelompoknya Yang demikian Sangat berbahaya Di dalam memahami agama Sehingga apa? Sehingga orang-orang di luar kelompoknya dianggap sebagai orang-orang kafir Dengan demikian, kelompok ini menjadi kelompok takfiri Yang mudah mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya Sehingga dari firman Allah SWT Innamal musrikuna najasun Dianggap orang-orang di luar kelompoknya itu najis Padahal firman Allah Subhanahu Wa Taala ini kalau kita sandarkan kepada pemahaman para mufasirin, para ulama ahlu sunnati wal jamaah, yang dimaksud najis di sini bukan najis secara hissi ya. ya bukan najis secara fisik. Ya. Kalau najis secara fisik ada uh, air seni ya, jatuh di lantai. Berarti ini najis secara hissi ya, Secara fisik ya, Kemudian di Di pel misalnya Atau disiram air Hilang najis itu ya, Seperti kisah Di dalam sahih muslim Misalnya Ada seorang badui ya, Orang badui ini adalah orang yang Tinggal di pedalaman Dan belum mengenyam pendidikan Belum pernah taklim Datang ke masjid nabawi ya begitu datang di masjid Nabawi orang Baduy ini buang air kecil di salah satu area sudut masjid Nabawi. nah kita perhatikan di sini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencoba untuk membersihkan najis nah. air seni dari orang Baduy ini adalah najis nah. najis yang sifatnya hissi Ya jadi najasah yang sifatnya hissiah ini Dibersihkan dengan seember air Disiramkan kemudian selesai ya. Tetapi yang dimaksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Innama al-musrikuna najasun ya. Adalah Najis dalam pengertian secara maknawi ya. Pengertian secara maknawi Karena apa? Karena akidah Keyakinan orang-orang musrik ini. Dia ya, memiliki akidah yang tidak sahihah. Tidak baik. Akidah yang kotor. Ya. Maka dikatakan najis. Nah ini pengertian secara maknawi. Itulah yang dimaksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala menurut para ulama. Innamal musrikuna najasun. Maka... Di dalam sabda Nabi s.a.w. ini. At-tuhur syatrul iman. At-tuhur itu artinya kesucian. Syatrul ini maknanya kalau secara bahasa syatrul ini adalah sesuatu yang bentuknya bulat. Kemudian kita belah. Di tengah-tengah benda bulat itu. dibelah dua menjadi Ya seperti semangka misalnya dibelah dua maka belahannya ini dikatakan sebagai shater shatrul iman ya bahagian daripada al iman ya jadi sebahagian daripada iman iman di menurut pandangan para ulama ahlus sunnati wal jamaah iman yang dimaksud adalah Iman yang dibenarkan dengan hati. Diucapkan dengan lisan. Dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini iman yang diyakini oleh pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kebersihan, kesucian itu adalah bahagian dari iman. Dan iman memiliki Tujuh puluhan cabang iman memiliki enam puluhan cabang berdasarkan penjelasan penjelasan dari hadis Nabi sawalallahu alaihi wasallam yang tertinggi dari cabang keimanan adalah ucapan kalimat toyibah la ilaha illallah sedangkan cabang yang paling rendah dari masalah keimanan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam imatatul adha anitorik yaitu seseorang menyingkirkan sesuatu yang bisa menghalangi jalan ya. itu termasuk dari bahagian iman ya. sehingga dari sini menunjukkan bahwasannya ya, menghilangkan gangguan yang ada di jalan itu termasuk bahagian dari iman. ini menunjukkan iman itu adalah dalam bentuk perbuatan juga, ya. tidak sebagaimana keyakinan kelompok sesat kelompok batil bahwasanya iman itu cukup hanya di hati. adapun perbuatan tidak masuk dalam kategori iman. sehingga orang bermaksiat yang penting hatinya beriman, walaupun bermaksiat, ya imannya tetap. Ya. Padahal keyakinan daripada Ahlus sunnati wal jamaah ya. Bahwasannya iman itu bisa naik ya. Al-imanu yazid wa yankus Iman itu bisa naik Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan ketaatan Dengan perbuatan-perbuatan Amal soleh Sedangkan iman Bisa turun Dengan kemaksiatan ya. Iman bisa berkurang dengan perbuatan-perbuatan dosa kemaksiatan. Nah, ini terkait dengan masalah al-iman. Dan hadis Nabi saw. Shahid daripada hadis ini dicantumkan oleh al-imam an-Nawawi, rahimahullah di dalam Babus suber, bab tentang masalah kesabaran, yaitu karena di dalam hadis ini ada Kalimat atau kata-kata Wasabru dia'un Sabar itu adalah cahaya Sehingga al-imam An-Nawawi rahimahullah Mencantumkan hadis ini Di dalam bab atau pembahasan Masalah kesabaran <tuh> Kemudian Di dalam hadis Nabi s.a.w. ini disebutkan Walhamdulillah tamla'ul mizan Dan zikir Ucapan Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Tamla'ul mizan Akan memenuhi al-mizan Timbangan yang dimaksud dengan kalimat Alhamdulillah, yaitu, as-sanāu ala ya. Allah bil jamilil ikhtiyari, yaitu puji-pujian, yang puji-pujian itu ditujukan kepada Allah, ya. dengan sesuatu yang indah, dan sesuatu yang terpilih. Kalimat-kalimat ya, yang indah Kata-kata yang indah Dan kata-kata yang terpilih ya. Yang tentu saja diridui Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat tersebut Sehingga kalimat Alhamdulillah Itu merupakan bentuk puji-pujian Yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang yang Memahami kalimat Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Itu setidaknya ia akan diingatkan Bahwasannya dirinya sebagai manusia Tidak sepatutnya untuk mengharapkan pujian Dari sesamanya Tidak sepatutnya kita sebagai manusia Mengharapkan dipuja, dipuji, ya, disanjung Ya. Oleh sesama manusia Dengan demikian ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah Itu menunjukkan kita sebagai manusia tidak berhak untuk mendapatkan pujian dari manusia Sehingga segenap pujian itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehebat apapun manusia pasti memiliki kekurangan. Sekuat apapun manusia pasti memiliki kelemahan. Kenapa? Karena tabiat diciptakannya manusia, Ia dalam keadaan lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَخُلِقَ insanu دَعِيفًا dan diciptakannya manusia itu Dalam keadaan lemah Apa yang akan dibanggakan ya. Oleh Manusia ya. Kekayaan yang Melimpah ruah yang ia Yang ia miliki ya. Sehebat-hebatnya ia memiliki harta kekayaan ya. Kekayaan itu tidak akan bisa Untuk ya. Memberikan manfaat Ataupun untuk menyelamatkannya manakala ia memang berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wataala. Ya. Tidak ada yang kemudian ya. merasa ya. dirinya untuk kemudian dipuji ya. karena sesungguhnya ia adalah makhluk yang lemah sehingga kalimat alhamdulillah segenap pujian itu hanya bagi Allah. Ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang memahami kalimat Alhamdulillah Maka tidak lagi kemudian ia patut Untuk berbuat ria Ingin dipuji, disanjung oleh manusia ya. Karena apa? Karena pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan kesempurnaan itu ya. hanya, men, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ya. Adapun manusia Tidak ada kesempurnaan pada dirinya Kemudian di dalam hadis ini disebutkan Wa subhanallah Walhamdulillah tamla'an Au tamla'u Ma bayna samawati wal ard Ya Kalimat Subhanallah, Mahasuci Allah, dan kalimat Alhamdulillah, kedua kalimat ini tamlaan, keduanya akan memenuhi Ma Bayna Samawati Wal Ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi. Ini kalimat dzikir yang menunjukkan kepada kesempurnaan kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala maka kalimat tasbih di sini kalimat tasbih di sini dan kalimat alhamdulillah di sini menunjukkan kepada Ala min kulli naqsin. Yaitu ya, menunjukkan kepada kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan Kemahasucian Allah dari segenap kekurangan, keterbatasan yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Allah tidak memiliki kekurangan apapun Dan kalimat Alhamdulillah menunjukkan kepada Wa'ala wasfillahi bikulli kamal ya. Yaitu atas sifat Allah di dalam setiap kesempurnaan ya. Jadi dua kalimat ini Subhanallah walhamdulillah Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat ini Berarti ia meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mahasuci dari segenap kekurangan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari segenap kekurangan Dan ketika ia mengucapkan walhamdulillah Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemahasempurnaan Di satu sisi Maha Suci dari segi kekurangan. Di satu sisi disebutkan walhamdulillah, artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kemaha sempurnaan, memiliki sifat kemaha sempurnaan. Sehingga dengan dua kalimat zikir ini, ya, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan memenuhi, ya, akan memenuhi. Ruang antara langit dan bumi Dengan demikian menunjukkan bahwasannya zikir ini Menunjukkan keagungannya Dan menunjukkan bahwasannya Ketika seseorang mengucapkan misalnya Walhamdulillah Maka akan memenuhi timbangan Timbangan yang dimaksud adalah timbangan haqiqah Timbangan yang hakikatnya ada Yaitu nanti pada hari kiamat Maka tasbih di sini kalimat subhanallah Yaitu merupakan bentuk tanzih ya, Pensucian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dari apa-apa yang tidak layak Di dalam masalah nama-namanya Sifat-sifatnya Perbuatan-perbuatannya dan hukum-hukumnya Dan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemahasucian tersebut. Dari segenap aib, cacat, celak. Baik nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Dan hukum-hukumnya. Dan kalimat Alhamdulillah. Juga digunakan. Oleh Nabi SAW. Dan merupakan bimbingan dari Rasulullah SAW. Kepada umatnya. Yaitu ketika. Seseorang mendapati kegembiraan Maka ucapkanlah Alhamdulillah Alladhi binikmatihi tatimus salihat Ucapan Alhamdulillah Diucapkan oleh seorang hamba Ketika ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang menggembirakan dengan sesuatu yang menyenangkan Menggembirakan ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Alladhi binikmatihi Yang dengan nikmatnya Tatimus salihat Kesempurnaan Kebaikan-kebaikan Menjadi sempurnalah Kebaikan-kebaikan tersebut Ini seseorang yang mendapatkan kesenangan, kegembiraan. Bagaimana ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menjadikan hatinya tidak yaman, tidak nyaman, tetap ia mengucapkan alhamdulillah pula, ya. yaitu dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang dituntunkan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah Ala kulli hal Atas segala keadaan Atas setiap keadaan Sehingga Bagi seorang muslim Baik dikala senang Ataupun dikala Mendapatkan musibah Ia akan tetap Menyebutkan kalimat Puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia mendapatkan kesenangan, dia ucapkan, Alhamdulillah, Alladhi binikmatihi tatimus saliha. Ketika ia mendapatkan kesulitan, ketika ia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, ia mengucapkan, Alhamdulillah, ala kulli hal. Sehingga dalam keadaan apapun, Seorang muslim tetap memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika seorang muslim mendapatkan musibah. Ya. Anaknya yang masih kecil. Ya. Meninggal dunia. Kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Anaknya meninggal dunia. Alhamdulillah. Anaknya meninggal dunia kok bilang Alhamdulillah. Kan begitu? Tapi itu tuntunannya memang demikian. Ya. Bayinya meninggal dunia. Alhamdulillah. Loh, kok malah Alhamdulillah? Iya, karena Alhamdulillah tidak hanya untuk sesuatu yang menggembirakan. Ya. Nah, ketika orang tuanya mengucapkan hamdalah. Mengucapkan Alhamdulillah Dalam hadis yang sahih tersebut Disebutkan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada malaikat Bangunkan untuk orang tua itu Rumah di surga ya. Yang rumah di surga itu Disebut dengan Baitul Hamdi ya. Yang disebut dengan Baitul Hamdi Ini pahala Bagi orang yang dia mendapatkan musibah kematian anaknya ya. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah ya. Sehingga dalam keadaan apapun Senang ataupun duka Seorang muslim Dia senantiasa memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wah dagangan saya hari ini betul-betul rugi Alhamdulillah Loh kok rugi alhamdulillah. Nah, itulah bedanya tuntunan kita. Ya. Dalam keadaan apapun seorang muslim tidak lepas ya, untuk senantiasa memberikan pujian, untuk senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seseorang yang kalau sakit ya, sakit kena musibah kan biasanya disembunyikan. Ya, tuntunannya kan demikian Sakit diupayakan tidak diketahui orang lain Musibah itu diterima Untuk dirinya Bagaimana keadaan antum Jawabannya Alhamdulillah Ah ini ada apa-apa ini ya. Bagi kita yang memahami Kok jawabannya Alhamdulillah Ini mesti ada apa-apa Mesti sedang sakit Atau sedang Menghadapi sesuatu yang Tidak menyenangkan itu ini pertanda Ketika kita sudah mempelajari bahwasannya Ucapan hamdalah itu Diucapkan oleh seorang muslim Baik dalam keadaan Baik Menyenangkan ataupun tidak Kalau menyenangkan kan biasanya jawabannya Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah Baik, ya ada baiknya Tapi begitu ditanya, bagaimana kabar antum? Alhamdulillah Loh gak ada lanjutannya Berarti ini alhamdulillahnya Arahnya kemana? Ala kulli Hal, berarti dia sedang mendapat musibah. Ya, karena dia tidak mungkin cerita, oh saya sedang sakit ya ini ini ini. Wah itu namanya tidak menunjukkan kesabaran dia ketika sedang mendapat musibah. Nah, ini bahasa-bahasa isyarat yang harus kita fahami, sehingga ketika kita mendapat mendapati berita ucapan dari saudara kita dengan mengucapkan alhamdulillah akhi, ini mesti ada apa-apa. kita doakan, ya, kita doakan semoga antum dalam keadaan baik, semoga antum dalam keadaan sehat. ini sesuatu yang harus kita tangkap dengan jeli, ya, karena seorang muslim tidak ingin mengumbar musibahnya itu, ya, sehingga menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak sabar. Ya, ketika mendapati musibah tersebut, ya. Allah alam bismawa. Maka setiap dalam keadaan, dalam keadaan apapun seorang Muslim dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kata Nabi saw. Mau salat itu adalah cahaya yeah. apa yang dimaksud dengan cahaya di sini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah nurun lil abdi fi qalbi ya wa fi wajhi wa fi qabrihi wa cahaya bagi seorang hamba yang cahaya itu yeah. berada di dalam hatinya yang cahaya itu terpancar dari wajahnya, ya. maka dikatakan as-solatu nurun. Ya. Nur di sini, cahaya di sini, cahaya di hatinya, cahaya yang terpancar dari wajahnya, ya. cahaya yang akan menerangi fiqqobri di alam kuburnya, ya. dan cahaya yang akan menerangi di alam padang mahsyar nanti. Ketika ia dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang menunaikan solatnya dengan khusyuk. Solatnya dengan penuh tumak ninah. Sholatnya dengan penuh hiasan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam Dari mulai cara berbuduknya. Dari mulai kesiapan dia untuk sholat Kemudian bacaan-bacaannya Gerakan-gerakannya Senantiasa ia berupaya semaksimal mungkin Sesuai dengan tuntunan Dari Nabi Alaihi Wasallam, Maka Kekhusuan dia di dalam menunaikan sholat Akan terpancar Dari wajahnya Terpancar dari tingkah lakunya Ya ketika ia benar-benar menunaikan sholat dengan cara yang khusyuk, sholat itu akan mampu mencegah dirinya melakukan perbuatan-perbuatan fasya wal mungkar, ya karena sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan, ya, kejelekan dan kemungkaran. Nah, ini sholat yang ditunaikan dengan benar, ditunaikan dengan khusyuk. Dengan tumak nina ya. Tidak sebagaimana sholat orang yang hanya Sekadar memenuhi formalitas saja ya. Yang penting sholat Sudah sholat? Sudah ya. Kok cepat sekali? Nah. Hanya memenuhi kewajibannya Tidak menjadikan sholat itu Sebagai bahagian dari dirinya Ingin berkomunikasi Ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. ya. karena di dalam solat ya, bacaan-bacaan yang kita baca kalau kita hayati ya, kalimat demi kalimat itu akan menguatkan, ya, menjadikan kita ini semakin senang dengan solat, ya. sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjadikan solat itu sebagai penyejuk mata. Sesuatu yang menyenangkan ya. Nah Ini Harus kita wujudkan Sholat itu menjadi sesuatu yang Menyenangkan ya. Sehingga apa? Sehingga amalan-amalan perbuatan sholat Tidak semata hanya mengerjakan yang wajib Yang maktubah Sholat-sholat ya. sunnah yang lainnya pun ya, Ingin senantiasa ditunaikan Apalagi ada keutamaan-keutamaan Barang siapa yang sholat 12 rokaat. Ya, sholat nawafil maksudnya. Maka Allah akan bangunkan rumah di jannah, di surga. Maka ia akan berusaha untuk memenuhi itu. Ya. Karena sholat bagi dia itu adalah sebuah kebutuhan. Bukan Allah membutuhkan sholatnya kita, tidak. Tapi dengan sholat itulah ya, kita harapkan Allah Subhanahu SWT. Ya. Menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita Dengan sholat itu kemudian kita berharap Pahala-pahala, kebaikan Akan memperberat timbangan Kelak di hari kiamat nanti Timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti Maka sholat itu adalah merupakan cahaya Cahaya bagi kita Sehingga seseorang Yang menjalankan sholat Ya di dalam hatinya akan dibukakan atas dirinya ya, Ma'rifah lillahi ta'ala Akan dibukakan hatinya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ini salah satu jalan ya, di mana kita berusaha untuk mendapatkan ma'rifah Ma'rifatullah ya, Ma'rifat yang dengan itu kemudian kita menjadi seorang muslim yang baik Mengenal hukum-hukum Allah, mengenal agama, mengenal ajaran-ajaran Islam dengan baik, ya dan yang lainnya. Kemudian dengan sholat itu cahaya, cahaya di ya, saat padang mahsyar nanti. Ya, ini merupakan cahaya pada hari kiamat. Ya, cahaya pada hari kiamat. Dan inilah ya. yang menjadikan seseorang untuk kemudian senantiasa memenuhi panggilan sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian disebutkan di sini di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. yang merupakan syahid daripada hadis ini yeah. wasabru diaun, ya. wasabru diaun. Maka di sini disebutkan juga dia'un. Artinya cahaya juga. Kemudian di dalam sholat disebut nurun. Cahaya juga. Artinya nur cahaya. Dia juga cahaya. Apa perbedaannya? Dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Bahwasannya perkataan as-sobru dia'un dengan kalimat dia'un yang artinya cahaya juga menurut bahasa Indonesia. Ya, nur juga cahaya juga menurut bahasa Indonesia, ya, karena bahasa Indonesia sangat minim untuk menerjemahkan kosakata ini, ya, sama terjemahannya. Rob juga dalam bahasa Indonesia Tuhan. Ilah juga diterjemahkan Tuhan. Padahal berbeda. Ya, seperti ini juga, Nur diterjemahkan cahaya. Dia juga diterjemahkan cahaya. Padahal keduanya ada perbedaan. Kata asy'ibnul saimin rahimahullah yang dimaksud dengan kata dia yang artinya cahaya fihi nurun, lakon nurun ma'haroroh. Ya. Jadi dia ini cahaya tetapi cahaya yang disertai dengan haroroh panas. Itu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat kelima 5 Huwallazi ja'alasy-syamsaa wal qamara nurun. Bulan dan matahari sama-sama bercahaya, kan begitu? Matahari bercahaya. Bulan bercahaya. Tapi kedua cahaya ini berbeda terasa di kulit kita. Ya. Cahayanya matahari mengandung apa? Panas. Cahayanya bulan tidak mengandung panas. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini digunakan kata diaun untuk matahari. Huwallazi ja'alasyamsah dan dialah Allah yang telah menjadikan matahari diaun, bercahaya. Gitu. Walqamara dan menjadikan bulan Nurun, nurun, bercahaya, sama-sama artinya bercahaya, tetapi yang satu cahaya yang mengandung panas, satu cahaya yang mengandung tidak mengandung panas, inilah perbedaannya, maka dikatakan asobru yeah. diaun bersabar itu yeah. adalah bercahaya, tapi cahayanya mengandung panas, orang-orang yeah. bersabar itu kan, ya yeah. Kalau enggak kuat-kuat banget, ya. bisa langsung jadi enggak sabar kan gitu. Ya. Orang bersabar itu kan, kalau kita bersabar terus, mengekang terus, rasanya capek. Iya, Punya atasan, nekan terus. Waduh, uh, kalau enggak sabar, udah tak muntahin nih. Ya. Kalau enggak sabar, tak lawan ini. Ya. Kan gitu. Punya atasan, kerjanya cuma menekan terus bawahannya. Wah, kalau enggak sabar bisa langsung berontak. Gitu. Nah, tapi karena sabar, sabarnya apa? Ya, sabarnya bitaat dengan susah payah. Ya. Nah, ini sabar namanya. Gitu. Jadi bersabar itu memang dengan susah payah kita. Makanya dikatakan as diaun. Bersabar it, itu pun cahaya. Cahaya yang disertai dengan sikap panas kalau kita nggak tahan uh sudah jebol ya sebagaimana banjir di kemang kemarin jebol sudah kemana-mana kan begitu sama orang nggak sabar juga sudah yang ketika kita tahan hubungannya jadi baik begitu kita nggak sabar dilawan jebol semua ya. oh orang ini kok jadi akhlaknya begini ini wah sudah kemana-mana Kejelekannya itu karena tidak sabar, mulutnya nggak bisa dijaga ini itu, Nah kan kemana-mana sudah, sama lah air juga kan begitu. Ya. Kalau jebol pertahanannya kemana-mana, ya begitu juga kalau kita kesabarannya tidak kokoh, tidak kuat, ya akan kemana-mana. Ya. Artinya, ya bisa saja ya, seseorang karena tidak sabar ia menuai. Ya Menuai kejelekan Ya minimalnya dijuluki Manusia bersumbu pendek Tahu sumbu pendek Petasan kalau sumbu pendek Kira-kira berapa detik meledaknya Hah? Baru nyala Sudah meledakan begitu Nah manusia bersumbu pendek juga begitu Baru kena tersinggung sedikit saja Langsung ya, Mulutnya tidak bisa di Lisannya tidak bisa dikendalikan Ya Langsung marah-marah, langsung ini. Nah ini hindari sifat-sifat ya, sumbu pendek. Bagaimana melatihnya? Melatih kesabaran ini. Ya. Tapi sulit. Ya memang diaun Sabar itu cahaya, tapi cahaya yang mengandung panas itu tadi. Kalau kita gak sabar-sabar amat, ya, kita jebol terus. Ya. Akan meledak terus emosi kita. Nah, Di sinilah pentingnya kita berlatih. Begitu mau meledak, istighfar. Astagfirullah. Tahan lagi. Begitu mau marah, istighfar lagi. Begitu terprovokasi, langsung istighfar lagi. Terus harus berlatih demikian. Kalau kita tidak berlatih, kita akan senantiasa terpicu oleh keadaan-keadaan sedangkan keadaan-keadaan itu akan memola keadaan jiwa kita, hati kita, ya, sehingga kemudian kita itu kemudian keras. Nah, itu. Ya. ini hadis Nabi saw yang terkait dengan wasabru diaun, sehingga, ya. Sabar itu memang sesuatu yang ya bagi beberapa kalangan kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu merupakan suatu bentuk, sesuatu yang sulit Tetapi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kesabaran ya, yang ada Allah limpahkan untuk kita Sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar ya. Inna allaha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ini menunjukkan apa? Ma'iyatullah. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar itu. Ya. Dan tantangan kita pada sekarang ini ya, luar biasa. Ya. Masalah ekonomi ya. harus kita hadapi dengan sabar. Kalau tidak sabar-sabar amat, waduh rumah tanggap konflik terus, ya si ibu nuntut supaya belanjaannya segini ribu, oh, ya kan? Nah, si bapak sudah banting tulang, ya, ya, ya namanya rizki, ya. Alloh semuanya diberikan oleh Allah SWT. Tetap juga, ya. Kalau tidak sabar, suami tidak sabar, istri tidak sabar, ya rumah tangga kan, ya terus. Ya, penuh pergolakan. ya, Yang bergolak tidak hanya air yang direbus. Tapi juga rumah tangganya. Ini berbahaya. Kalau masing-masing tidak me menetapi kesabaran. Watawassobil haq, watawassobil sabar. Itu ciri daripada orang-orang yang beriman. Dia senantiasa saling bernas menasehati dalam hal. Menetapi kebenaran. Menep menep menep menep menep menepati al-haq. Juga dia senantiasa. Saling mewasiatkan untuk selalu sabar. Ya. Ini syahid daripada hadis Nabi SAW. Kemudian as-sodaqah as itu burhan. Sodaqah itu, sedekah itu menjadi bukti. Ya. Apa yang dimaksud as-sodaqah? badlul mal taqarruban lillahi azza wajalla demikian disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang dimaksud dengan as-shadaqah yaitu badlul mal mendermakan harta ya, mendermakan harta taqarruban lillahi azza wajalla dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala ini yang dimaksud dengan as-shadaqah burhanun Kenapa dikatakan burhanun? Karena dengan bersedekah itu bukti keimanannya. ya, Bukti keimanan yang ada pada dirinya. Orang yang beriman ketika diminta hartanya untuk jihad visabilillah, dia akan memberikan. Orang yang beriman ketika dia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyedekahkan hartanya. Menyedekahkan kepada siapa? Li ahli kepada istrinya kepada keluarganya, kepada anaknya. Ya. Kepada pembangunan masjid, ya. Atau kepada yang sifatnya fuqara, kepada orang-orang fakir misalnya. Bagi orang-orang yang beriman itu kewajiban. Maka ia berikan harta kekayaan itu untuk mereka. Sehingga dikatakan as-shadaqah burhanun, menjadi bukti keimanan yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini Pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiina Muhammad. Wa rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.